Selamat、pagi Pak Sembah. Selamat pagi Bu. y a dengan Bapak. b a r i i n dengan Pak Kasim bangun. Silahkan. Ya, masalah Pak Jokowi itu s u dah sosok pemimpin yang baik untuk negeri ini. Karena beliau itu memang ya kalau mobil aja kan teknologi sederhana, ya. Jadi masalah mobil aja kita harus impor. Jadi untuk saat ini memang sudah pas hidup Jokowi. パーティー Itu sebenarnya contoh yang paling baik Kalau kita tidak menghargai hasil produksi anak-anak kita a Kalau dia menghargai malam saya, minta kalau kita Di DKI pun begitu Karena di DKI juga tidak kalah hebatnya SMK DKI itu sudah lama bikin mobil juga t u h i r n y a n a n negeri 4 diorotan itu bikin motor ya, m u t u n y a lumayan s e b e n a r lagi dia bikin kapal terbang h e l i k o p t e r s lihat tuh udah ada h e l i k o p t e r n y a sedang dibahas sudah, sudah, mau, sudah mau selesai jadi, kalau bila perlu Pak Menteri-Menteri kita itu terutama Pak Menteri pendidikan kita itu itu yang nomor satu harus pakai dulu hasil produksi siswa ya, dan pas-pasnya itu juga saya sarankan dia pakai dulu Nanti akhirnya kan kita-kita burunya juga akan paham ya. Kalau memang kita bisa beli, m a k a kita nggak bisa beli. Ya, ya harganya tidak mau, tidak m a h a l Cukup murah, cukup t e r j a n g kau, Pak. Terima kasih, m b a k Oke. Saat pagi Pak Tono, ya, komentarnya Pak. Dengan Pak. s i l a k a n Bapak, dengan saya donat. Donat ya Pak, donat. Ini m b a k donat. Kalau saya melihat,、uh, dengan atri-atri saya -atri -atri ini, kalau... melihat nasionalis、ya. seharusnya ini kita harus bersyukur、uh, yang yang kontra itu malah saya mengatakan p r a n g nasionalis ya jadinya、uh, susah kelihatannya b a g a i n d o n e a d a n a kita maju apabila ada satu produk yang bisa d i b a g g a k a n tapi bagian masyarakatnya malah tidak mendukung yang mungkin perlu ditolosikan n g adalah bagaimana produk ini Bisa ikut bersaing atau berkompetisi dengan barang-barang、uh, daerah luar. Dan ini memerlukan satu uh, peningkatan、uh, empowerment-nya, SDM, dan juga mengenai p e n d a n d a a n y a n g paling penting. Dan dukungan pemerintah dengan, dengan regulasi yang baru di kota regulator. Mungkin itu yang kita carikan solusinya, bukan kita malah、uh, tidak m e n d u k u n g dengan pengembangan seperti ini.、Hmm. Terima Baik, terima kasih Pak Tono. Bapak Yanto, selamat pagi. Selamat pagi Bu、yes. Saya sangat setuju dengan komentar yang barusan Bapak yang barusan ya Jadi terlepas itu Pak Jokowi mungkin dibilang mempolitisi、hmm. Tapi yang ngomong itu kontra Menurut saya gak punya hati lah Buat bangsa ini gitu Jadi kalau mau dukung aja semua itu Dan kalau boleh semua pejabat di Republik ini juga Menggunakannya itu panjang nih Semua mobil binat itu n gak g boleh lebih dari 2000 cc lah k a l a m emang peduli dengan bangsa ini yang lagi s a r u t m a r u p Dan lagi miskin rakyatnya gitu loh、Bu. Sekian itu d aja h b a i terima kasih Pak Yanto Pak Hari, pagi Pagi Ya, silahkan Pak Ya, saya juga dapat p e r d a m p a k dengan dua petang sama tadi ya Memang kadang-kadang bisa -kadang terlalu b e r p i k i r naif gitu Tapi saya tahu Pak j o k o seperti apa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 Baik Terima kasih Pak Hari, Bapak Baskoro, pagi Pagi, ya saya termasuk orang yang sangat b a n g g a k e r a s sedikit Bapak suaranya kurang terdengar、ah, ya, ya. Orang yang cukup bangga atas apa namanya, karya dari a s a Bukai Kemudian memang produk ini memang masih panjang perjalanannya Kenapa? Karena dukungan Vesto dan pemerintah esto egal prime バイバーイ Ya, saya Paulus Menon dari DPDRI, Pak De, dari Papua. Wow, silakan, b a Pak. Ya, itu Pak, Pak w a l i Kota harus maju terus. Tindakannya sangat benar, sangat benar. Nah, karena itu jangan takut kalau dinilai politisasi, justru yang menuduh seperti itu yang melakukan politisasi. Tindakan politik, Pak Jokowi, sangat benar, karena... Memang untuk mendukung anak-anak、uh, uh, kita di s m k itu membutuhkan political will dari pemerintah. Dan Pak, Pak Warikota sudah bertindak sangat benar. m e s t i n y a Presiden memberikan dukungan itu. Menteri memberikan dukungan. Kalau tidak memberikan dukungan dengan fenomena seperti ini, itu harus dipertanyakan loyalitasnya kepada MKRI n i begitu. Baik, a y o n o w s o e w h e r e siang. o は、今 r は、このことは、インドネシアに、ロサ i ゼ a ス、プロモーション、プロモーション、プロモーション、プ i モーション、プロモーション、プロモーション、プロモーション、プロモー t ョン、プロモーション、プロモーション、プロ i ーション、プ i モーショ a プロモーション、プロモーション、プロモ di ョン、プロモーション、プロモーション、プ i モーション、プロモーション、プロモーシ a ン、プロモーション、プロモーション、プロモーション、プロモー、プロモーション、プロモー、プロモーション、プロモー、プロモー、プロモ a プ a a n mafia mobil ya, yang mana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 マポニャイ・ラサイアン・ペサー・テスチン・タウパジ e ン・ア パイオノ、テレマガティ、テランカンババー。 マイク・マカシフうレディー、ババトマディオノスママシアン。 私たちはこれからのパーティーを見ている。